Artis kebanggaan Jawa Timur Bro yang punya miliaran penggemar. Tergolong artis yang punya talenta. Artis sepanjang masa, asli kelahiran Kota Buaya Surabaya. Siapa dia kalau bukan Liling Herlina New Pala.